Malam ini kita juga masih akan menyambung Pembicaraan kita tentang pendidikan anak Atas dasar agama Islam Tanggung jawab siapa? Jawabannya telah saya berikan pada Dua kemis yang lalu Saya percaya saudara masih ingat Yaitu tanggung jawab kita semua tanggung jawab kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap pribadi yang dikaruniai anak dia harus merasa tanggung jawab atas pendidikan anaknya atas dasar ajaran Islam itu karena nyatanya Yang mempunyai konsep lengkap abadi yang mempunyai konsep yang berjalan terus bersama zaman Di tiap ruang Untuk anak-anak dan remaja Konsep lengkap itu adalah kepunyaan Islam so konsep Islam tentang pendidikan Dia Memasuki bidang rohaninya Tidak jasmaniahnya saja Tidak juga adat istiadat formal yang biasa dilakukan oleh umat-umat di luar Islam itu. Karena dalam menghadapi zaman seperti sekarang, di mana kekaburan kebenaran sudah tidak bisa dihindarkan lagi, zaman bercampur aduknya kebatilan dengan kebenaran, menyisip nya kerusakan di tengah-tengah umat yang baik. Karena itu kelihatan bahwa konsep-konsep lain sudah mulai kualahan dan gagal. Sebab di mana-mana terdengar suara mengeluh tentang kerusakan akhlak. Kenakalan remaja. Masa puber yang nyepak nyandung. Anak-anak yang lemah sarafnya Seperti di Amerika Malah salah seorang dokter Mengatakan Tiap lima anak Di United States of America Yang satu calon rumah sakit saraf Jadi seperlima Dari pemuda-pemuda yang ada Di United States of America Atau Amerika Serikat Seorang calon rumah sakit saraf Atau dengan kata kita Rumah sakit gila Itu menunjukkan bahwa Konsep pendidikan mereka tidak lengkap Sebab tidak menyentuh Soal rohani Konsep pendidikan Golongan-golongan lain di luar Syariat Nabi Muhammad SAW Adalah Konsep Toto kromo dan etiket Kalau menghadapi seorang tamu Bagaimana kamu berdiri Bagaimana kamu mempersilahkan dia Kalau di atas meja makan bersama Bagaimana kamu harus bertindak Itu saja Jadi konsep-konsep lahiriah Yang tidak mempunyai hubungan dengan rohani Karena itu Saya sengaja Mengambil bahan-bahan ini Dalam seri-seri Judul Pendidikan Islam ini saya ambil dari konsep-konsep yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW serta amaliah dari sahabat dan bagaimana orang-orang tasawuf mendidik anak-anak mereka itu. Memang ini konsep karena mempunyai dua segi dan sifatnya multi kompleks, mempunyai banyak wajah maka sebenarnya konsep ini memang paling berat dilakukan. Tetapi kalau kita mentas dan hanya dengan konsep inilah kita bisa mengangkat satu generasi yang bisa mengalahkan kerusakan ini. Tanpa konsep seperti ini lengkapnya, maka kita sulit mempunyai pemuda yang bisa menghadapi sebayanya dalam keadaan di mana kaum Yahudi menumpangi kaum salibi di mana-mana dan merusak masyarakat dunia ini. Yang dituju sebenarnya masyarakat umat Islam. Memang berat. Karena dasar-dasar mereka, sistematika mereka memang hebat. Dan jangan lupa, yang merusak lebih cepat dari yang membangun. Ini masjid yang begini besar. Bisa dirusak di dalam tempo 2 menit 3 men besar Atau dinamit Menjadikan masjid ini Alun-alun yang kedua Tapi membangun lagi masjid seperti ini saja Fah insya Allah memerlukan Satu setengah tahun Betul? saudara. -saudara? Sebab itu di mana saja Merusak lebih cepat Ini pemuda kita ini ada cara Merusak mereka nanti saya akan sebut supaya kita tahu bagaimana menghindari kerusakan itu Bahwa kita harus membangun bayangkan yang kita bangun selama satu tahun bisa dirusak oleh satu film dalam dua jam dua jam cukup merusak pemuda yang soleh, yang istiqamah dua jam dalam keadaan begini ini kita sudah tidak berbanding sudah tidak bisa ngelawan. Satu tahun kita bangun, dua jam mereka rusak. Satu tahun kita bangun, dua jam mereka rusak. Kalau dikalkulir, kalau dibikin kalkulasi, maka kita sebetulnya sudah terang kalah. Karena itu dalam konsep kita ada masalah-masalah ketuhanan. Hubungkan dan hubungan kita dengan ketuhanan. Dengan Allah. Kita lebih dahulu berhubungan dengan dia. Memohon keselamatan kita dan keturunan kita. Jadi kita tidak cuma minta anak. Rabbiladzni fardan wa anta khairul waritsi. Tetapi juga konsep untuk memelihara anak itu. Itu harus kita ketahui. Jadi nanti kita hubungkan ini anak dengan Allah. Kita taruh dia di dalam lemari besinya Allah nuduhhu fi khaza ini rahmatillah baru ini anak tumbuh selamat sebab seperti begini nanti saya akan sebutkan maka hampir kita putus asa tapi seorang mukmin tidak boleh putus asa golongan lain sudah putus asa tidak punya konsep lagi karena itu pemerintah belgi minta daripada Islamic Center di Belgie untuk menyusun konsep bagaimana mendidik anak-anak di taman kanak-kanak yang disetujui oleh agama Islam, kata pemerintah. Sekarang sedang disusunkan oleh Ketua Islamic Center di Belgia. Mungkin Nederland, mungkin negeri Belanda, negeri Belanda dan lain-lainnya akan menyusun. Saat mereka punya konsep sudah dijalankan dan tidak berhasil. Masyarakat Muslimin. Kemenangan Islam dalam soal ini sudah jelas mereka akui. Cuma mereka enggan memberikan kesempatan kepada Islam untuk memainkan rolnya di bidang ini. So, kalau Islam berhasil mengorbitkan anak mudanya di dalam ajaran dan syariat serta cara pendidikan Nabi Muhammad s.a.w. Memasukkan di dalam sanubari mereka. Agama dan ketuhanan yang benar-benar Serta akhlak orang-orang berketuhanan Maka akan Bulung tikarlah semua sistem Yang ada sekarang ini Yang mau menjalankan Segala-galanya dengan cara yang mereka Sukai menurut hawa nafsu mereka Akan bangkrutlah Pula perusahaan-perusahaan film Bar, night-night club Yang dijagoi Oleh orang-orang Yahudi Demi merusak akhlak tiap pemuda Kita di mana mana sebab mereka dalam protokol Zionis internasional Saya tidak salah protokol yang ke-27 Fatsal ke-27 Mereka bersumpah Akan merusak kepercayaan Akan merusak akhlak Akan merusak ekonomi Akan merusak kebudayaan Tiap bangsa yang bukan dari mereka Al-Quran sebenarnya sudah mensinyalir ini Sebelum ada protokol tahun 1677 Masehi. Sebetulnya Al-Qur'an sudah mengatakan qawlu laisa 'alaina bil ummiyina sabiin. Jadi kalau umat yang bukan Yahudi, umamiyyin ini, internasional selain Yahudi, kami tidak tidak dimarahi oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah kalau kami merusak mereka, mengambil harta mereka, memperkosa eh, kehormatan mereka itu kami tidak apa-apa sebab ini umat sedunia dijadikan sebagai kandai untuk bangsa Israel begitu kata mereka jadi saudara-saudara karena seperti tadi saya katakan kita tidak boleh kewalahan walaupun sebenarnya kita sekarang ini menghadapi suatu lawan yang berat tantangan yang hebat umat syaril muslimin ya Sampai ada kemungkinan kita dirusak dengan macam-macam oleh golongan Yahudi. itu. Misalnya umat-umat yang bukan Yahudi dikasih makan sebagian dari badan atau anggota badan orang-orang itu. Misalnya rambut manusia. Nanti dimasak, dijadikan bubuk daripada rempah-rempah ini kita tidak mengerti kita pesan saja kalau ada kecap namanya magi, bikinan Eropa kita beli dengan harga mahal dalam itu ada masalah-masalah yang kita tidak tahu tahu-tahu kita punya hati ini peteng tahu-tahu kita punya roh ini sudah menjadi kejok sebab manusia kalau dikasih sebagian dari kotoran manusia itu manusia menjadi kalap Pikirannya tidak normal itu sebabnya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau mau baca katakan Bismillah, yang tidaklah juru magzmihi shayin. Bel arzhi walafizama. Wahai Rasulullah. Dengan nama Tuhan Allah, yang tidak ada sesuatu akan berusak dan berbahaya kepada saya, baik dari di langit maupun di bumi. Dan Dia adalah maha pendengar dan maha mengetahui. Ini sunnah kita baca begini. Sebab sekarang ini di dalam zaman sekarang ini mereka berbuat semaunya. Sepertimana saya katakan, pabrik kaos mereka membuat celana dalam, maaf maaf, di tengah tengahnya celana dalam itu ditulis ilahilah allah muhammad rasulullah dengan huruf aslinya. Pabrik-pabrik sepatu di Italia membuat sepatu yang ditomitnya, ditungkaknya ditulis allah. Sampai islamic center di Eropa. Organisasi-organisasi Islam di Eropa memprotes Robitotul Al Alamin Islam ini memprotes Jawab mereka Oh kami minta maaf kami tidak tahu bahawa ini barang dilarang ditulis Jadi seperti mau lucu-lucuan begitu Guyan Itu nanti Dengan begitu itu nanti kita yang dilempari dikatakan ekstremis Islam It's Muslim ekstremis Padahal inilah ekstremis Saudara-saudara, kita mesti hati-hati dalam menghadapi lawan-lawan Islam ini. Kita sudah tidak boleh tedeng aling-aling mengatakan ah semua sama, itu sama itu jangan itu sudah. Itu teorinya orang yang diblingerkan. Kita harus jelas mengatakan ini hak, itu batil. Kami bersedia berdiskusi, enggak apa. Tapi mengakui bahwa batil itu adalah hak sama itu tidak betul. Karenanya kita mesti berhati-hati terhadap batin Kenapa orang Arab makan Arab Seperti yang kita lihat sekarang ini Ini jangan heran Saya kira apa yang saya sebutkan tadi Adalah benar Arab dikasih dagingnya Arab Di negeri yang kurang daging Kurang gizi Itu diekspor daging-daging dari macam-macam Tulang-tulangnya orang mati Misalnya dimasak Di hancurkan dengan penghancur tepung dicampurkan dengan bubuk-bubuk susu dan lain-lainnya sudah menjadi suatu alat untuk menjadikan kita berani hanya kepada teman dan bangsa kita sendiri. Kenapa Arab takut sama Yahudi? Apanya Yahudi yang ditakuti itu? Jumlahnya sedikit. Arab ada 150 juta lebih banyak dari bangsa Indonesia. Kalau satu orang Arab melempari satu batu saja kepada Israel, sudah penuh batu ke Israel. Tidak bisa jalan. Tapi kenapa mereka takut? Ada sebab-sebabnya. Dan hanya berani kepada bangsanya sendiri. Saya pernah ceritakan kepada saudara-saudara bahwa di RRT, kalau akan membunuh tikus itu, kalau sudah wabah musim tikus, itu tikus berjalan ya seperti banjir. Air seperti air banjir, tikus banyaknya tikus, itu dibikin satu cara, diambil sebagian tikus 30-40 ribu dimasukkan di dalam satu tempat tidak dikeluarkan, lalu Diambilkan daging dagingnya tikus, sebangsanya ini, dirajang dagingnya tikus, saban hari dikasih makan dagingnya saudaranya ini, saban hari terus sampai kira-kira tiga bulan ini tikus dikeluarkan sudah tidak usah saudara repot-repot memburu tikus itu mereka inilah yang memakan itu semua dimakan bukan saja dia dimatikan, dimakan ini satu contoh ini yang dikatakan kanibalisme paham orang, makan orang mahasyarakat muslimin kita mesti hati-hati sampai kepada masalah-masalah seperti ini dalam memelihara anak di zaman seperti sekarang dan memelihara diri sendiri demi perintah Allah qu anfusakum wa ahliikum narah ini mu'asyarah muslimin karena itu semua jika kita mengatur kehidupan kita dan yang paling utama anak-anak turunan kita dan generasi-generasi kita tidak berhubungan dengan Allah. Tidak bertakwa. Tidak memakai cara Allah dan cara Rasulullah SAW. Maka kita akan pasti tetap kalah. Dunia Islam ini dengan segala arenanya akan tetap di belakang. Selama mereka belum memakai slogan. Ilal Islami menjadi. Mari kita kembali ke Islam. Wahai umat Islam seluruh dunia bersatulah Kemudian kembalilah kamu ke ajaran Allah Di sini nanti letaknya kunci kemenangan Maasirul Muslimin kita kembali ke Islam Tidak ada jalan lain Semua jalan sudah ditertutup Dan atau terisi dajjal-dajjal Dan Yahudinya dajjali seperti tadi saya katakan Adanya kerjasama dengan semua golongan Kecuali Islam Untuk merusak Islam Jadi kita yang bertekad akan mempunyai Bibit turunan yang soleh Kuat, cerdas Berani, sabar Jujur, beriman Berakhlak Harus benar-benar hati-hati Dalam memelihara mereka Sebab ojoan Dan ejekan Bisian dan rayuan Iming-iming Pengaruh Dan tekan-tekanan dan lain-lainnya Akan tetap mengitari kita Umat Islam Seperti cincin saudara mengitari jari Atau gelang Mengitari lengan saudara. Karenanya Kita harus mengetahui bagaimana Rencana mereka merusak Pemuda-pemudi kita Melalui buku-buku, buku-buku seks atau buku-buku filsafat yang merusak pikiran kita dalam ideologi, film-film cabul yang mendorong pada kekerasan atau bohemisme, nyanyian-nyanyian yang merangsang, sandiwara, sandiwara radio atau sandiwara sandiwara panggung, mode-mode show, parkean klub-klub bar tempat-tempat pemandian pakaian ya. klub-klub bar tempat-tempat pemandian sekolah-sekolah dansa atau tari-tarian dari ala Bali sampai balet balet dan sampai striptis luwon sewu tari-tarian telanjang bulat itu Kelompok-kelompok orkes dan band. Hotel-hotel yang tumbuh sebagai cendawan di musim hujan. Kelompok-kelompok orientalis yang menyebar luaskan paham-paham. Yang memper, memera, mem, menjadikan umat dan anak muda kita ragu tentang Islam dan ajarannya. Dan akhirnya agen-agen Yahudi dan Salibi yang keliling... Dengan obat-obat perangsang Dan obat-obat biusnya Menyerbu ke dalam masyarakat kita Demi merusak anak-anak kita Bayangkan bagaimana kita bisa selamat Jika kita tidak hati-hati Tidak minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Karenanya wahai kaum muslimin Tidak bisa tidak Dalam mendidik Anda harus tetap menenuun Harus tetap betul-betul konsekuen Sholat dan ibadat saudara harus kusul, harus saudara didik anak saudara. Bagaimana ia pertama-tama merasakan lezatnya sholat, baru saudara mulai mentas mengangkat ini anak maju ke depan. Sholat kembali kuliah. Marilah sekarang kita mulai masuk ke dalam pokok-pokok materi yang ada di sini yaitu pertama bagian keempat pemeliharaan iman iman ini harus dipupuk harus dipelihara sapia bisa berkurang bisa bertambah al imanu yeziduayangkos dalam beberapa saat imannya anak ini bisa merosot karena dia tersentuh oleh pikir pikiran oleh teman teman oleh maksiat jadi supaya ini iman tidak tersinggung sama sekali dia tetap tumbuh maka pemeliharaan iman harus rapi betul-betul kita openi imanlah sebelumnya kita biara badannya kalau perlu kita mesti tidak tidur untuk berdoa supaya iman anak saya anak saudara tetap kuat Begitulah dimaksud dalam pemeliharaan iman Iman juga bisa dirangsang, dirusak oleh buku-buku bacaan Karenanya buku-buku bacaan anak kita mesti terkontrol Kalau itu anak membaca buku-buku sekular Kaum sekularis Maka itu anak imannya terkocak Sebab so, mereka ada seratus ribu macam dalil Bahwa itu Allah tidak perlu ditarik-tarik ke bawah Bahwa itu Allah harus Ditaruh cuma untuk ibadat tok. Kalau dagang Tidak usah pakai Allah Halal haram boleh saudara makan Itu mereka dalil-dalilnya kuat Anak-anak yang belum cukup Dewasa Akan habislah Fikirannya tentang Islam dan syariat Islam Kalau itu diteruskan Sekarang sudah terasa Bahwa anak-anak kita itu acuh tak acuh Terhadap Islam dan ajaran Islam karena mereka sudah lama tidak diperdengarkan tentang Islam, tidak diajarkan, tidak diajak ke tempat-tempat di mana Islam itu mesti didengar dan dipraktekkan. Karena itu anak-anak kita sekarang mulai acuh tak acuh terhadap Islam, tidak senang sama sekali tentang Islam, ceramah-ceramah tentang Islam tidak menarik mereka. Yang menarik mereka adalah wa walaim. Sudara tentu sependapat dengan saya bahawa waktu ada band Di kancil mas itu misalnya Itu sudara lihat itu umat yang berduyun-duyun itu dari mana saya tidak tahu Puluhan ribu Apa sebab? Sebab itu ada daya tariknya khas Kalau itu menarik seperti yang kita lihat Lalu pengajian-pengajian yang dipimpin oleh para ulama dan diasuh oleh para kiai Tidak menarik umat Maka ini kelihatan sekali Bahawa umat belum bisa diajak ke dalam arena ketua Karena soal imannya tidak terpelihara rapi. Jadi pemeliharaan iman termasuk pertama-tama Dalam babak A atau bagian keempat Kemudian pemeliharaan akhlak Akhlak seperti tadi saya katakan Termasuk sesuatu yang vital Manusia ini dengan akhlaknya Bukan dengan rupanya Bukan dengan kekayaannya Bukan dengan ilmunya Bukan dengan keturunannya Manusia adalah dengan akhlaknya Dengan supelnya Dengan luwesnya Dengan sabarnya bila dia menderita Asornya bila dia e, Berkuasa Saat Belas kasihnya kepada yang di bawah Hormatnya kepada yang di atas Itu semuanya termasuk bidang akhlak Dan banyak lagi Yang harus kita didikkan Dan kita uh, masukkan ke dalam ini Anak Dalam Masa dia masih Belum mencapai umur puber Supaya dia sudah lengkap semuanya ini Ketiga Pemeliharaan fisik Nabi SAW bersabda Inna li Innalibadanika alaika hatta Wahai Badanmu Juga mempunyai hak Untuk kamu pelihara Jadi badanmu mempunyai hak Salah seorang sahabat Pernah didengar oleh Rasulullah SAW Bangun sepanjang malam Beribadah Puasa tiap hari Tanpa putus, tidak mendekati istrinya, tidak mendekati keluarganya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Ina dibadanika alaihaka Badanmu mempunyai hak Harus kamu tidurkan di waktu dia tidur, capek dan lelah. Harus kamu adakan semacam uh, pengistirahatan. Sebab kalau itu hati capek, innaual khalid amiyat itu hati kalau capek maka manusia itu pikirannya bisa e, cupet disuruhnya berpuasa sekuatnya tetapi tidak menyambung sampai satu tahun puasa penuh nanti badannya lemah dan malah Nabi SAW menganjurkan supaya anak-anak diajari naik kuda diajar memanah artinya sport itu semua dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w. Ini termasuk pemeliharaan fisik. Jadi kalau kontrol, itu kita mesti kontrol itu anak. Gigi ini kata dokter gigi, tidak boleh kita pergi ke dokter gigi kalau sudah mulai merasa sakit, itu salah. Itu sudah kaset. Menurut ilmu kesehatan, itu gigi harus diperiksa sakit atau tidak sakit tiap 6 bulan sekali pergi ke dokter kadangkala -kadang dia sudah mulai lobang tapi belum sakit kalau sudah sakit berarti dia sudah mengenai saraf dan pengobatannya berat sudah selek itu gigi tidak bisa dipakai kuat karena itu juga dalam rangka pemeliharaan fisik anak kita mesti kita gelendeng ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali periksaan giginya ini anak. Ini salah satu daripada e, cara pemeliharaan fisik Lalu pemeliharaan otak Kalau itu anak digemukan, fisiknya sehat, otaknya kecil Otak kecil itu artinya ilmu yang mesti ditangkep, disimpan oleh otak terlalu minim sekali Jadi tidak sebanding Ini negara-negara komunis senang kalau pemuda itu tidak diberi ilmu pengetahuan yang tinggi, dikumpa terus fanatisme untuk komunis. Komunis sampai karikatur-karikatur dan patung-patung mereka itu, saudara bisa lihat cara mereka membuat patung. Buat orang yang arief, dia tahu patung-patung komunis itu ciri-ciri atau tanda-tanda khasnya kepalanya itu patung kecil, badannya besar kepalanya segini-gini kelapa kecil gitu padahal badannya memenuhi kosen ini dua kali kepalanya kira-kira dua kali kelapa saja itu artinya otaknya kecil gambarnya saja sudah kita tahu bahwa mentalitas orang-orang itu biasanya otak tidak banyak diisi seorang yang kalau otaknya terisi kadang-kadang dia punya kritik Kenapa orang-orang seperti Meloban jelas? Kenapa orang-orang seperti Boris Pasternak mengarang buku-buku memukul komunis? Dia bilang ini sudah tidak bisa dilakukan lagi di dunia. Sebab mereka tinggi. Makanya mereka sekarang memelihara pemuda dididik di kumpah tentang fanatisme terhadap ajaran komunis dan diberi senjata. Mudah di perlu untuk tawuran itu cepat itu perlunya kalau Islam ajaran Nabi Muhammad SAW otaknya anakmu harus kamu pelihara malah dijelaskan berilah dia pengertian tentang Allah lebih dulu jadi selama itu otak anak masih putih seperti halaman baru tulislah di situ tulis-tulisan tentang Allahu Ahad Allahu Sabad dalam yali, dalam yula, dalam yakin laku kewaan hat. Apa artinya? Siapa yang menciptakan kamu? Itu belum ada tulisan sebab dia belum bisa menulis. Tapi apalannya ini saja, gurislah, tulis sebanyak mungkin di otaknya ini tentang Allah, Allah, Allah, dan Rasulnya Muhammad. Ceritera ceritera pertama yang mesti melekat di otaknya anak kita, Cerita tentang nabi-nabi, orang-orang baik, orang-orang soleh. Terutama Nabi Muhammad SAW. Betapa beliau itu sebagai anak yatim. Tapi keluarganya memelihara beliau. Betapa beliau itu akhirnya menjadi orang yang belas kasihan kepada sesamanya. Khususnya kepada orang-orang miskin. Mengapa beliau mengatakan Allahumma. Ahini miskinan. Wa amitni miskinan. Wahsyurni fi zumratil masyid. Mengapa Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ya Allah hidupkanlah aku sebagai manusia. Mengapa Nabi Sulaiman mengatakan, Ya Allah berilah aku kekayaan dan kemaharajaan yang tidak kekayaan dan kemaharajaan yang tidak akan Engkau berikan kepada satu manusia sesudah aku sampai hari kiamat juga dituruti Allah Ya Allah sempena apa latar belakangnya doa Sulaiman Dan apa latar belakangnya doa Sayyidina Muhammad Tidak minta kerajaan Dia minta aku minta hidup Sederhana cukup Itu namanya miskin Miskin itu yang makannya cukup buat hari itu Tidak ada simpanan buat satu bulan misalnya Itu namanya miskin Kalau sudah ada simpanan buat satu bulan itu kaya yang kita sekarang rata-rata sudah mempunyai simpanan Buat satu tahun kira-kira Jadi kita ini semuanya Alhamdulillah Sudah luar daripada Yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad Ma'asyran muslimin Itulah pendidikan Pemeliharaan otak Garis di dalam otak anakmu Apa-apa yang betul-betul harus melekat Tentang ketuhanan dulu Tentang segala yang mengenai agama Baru nanti Masalah-masalah yang lain ilmu pasti, ilmu alam itu menyusul tapi halaman pertama dari otak anak kita harus kita isi dengan agama kemudian pemeliharaan jiwa jiwa anak itu harus kita pelihara, berarti anak itu kadang-kadang merasa takut tanpa sebab kita tidak boleh takuti itu anak anak yang kita takut-takuti tentang sesuatu yang khayal di situ ada momok, situ ada uh, setan, ada jin dan lain-lainnya, atau kita takuti dia itu teke, suaranya begitu, itu anak nanti akan terpengaruh terus takut kepada hewan itu atau kepada nama-nama yang dia anggap itu nama betul-betul, padahal tidak ada apa-apanya. Ya. Keenam, eh, keenam, eh, ya keenam pemeliharaan kemasyarakatan. Itu anak harus bisa dilatih Supaya dia nantinya Bisa merupakan satu manusia Yang hidup di dalam masyarakat Dan tidak canggung Jadi jangan itu anak Dijadikan anak yang dimanjakan Tidak mau kenal Orang luar Tidak mau kenal dengan tetangganya Dan anak-anak tetangganya Secara wajar Sehingga itu anak Tidak bisa bermasyarakat Jadi anak itu mesti juga Diajakkan di, di Dipermudah untuk bertemu dengan teman-temannya kecil-kecil sebaya dia Dalam batas-batas tertentu di bawah pengawasan orang-orang tua Jadi itu anak biasa Kalau main diajar supaya kamu punya permainan ini jujur Jangan bohong Kamu tadi sudah kalah kamu katakan belum Belum kalah Jangan jujur kamu katakan ya betul saya kalah itu termasuk salah satu rintisan untuk dia nanti main di tengah-tengah masyarakat dan hidup di tengah masyarakat dengan kejujuran yang sepenuhnya. Kemudian bagian kelima. Sarana pendidikan yang di yang berpengaruh. Pendidikan dengan keteladanan. Pertama. Inilah yang paling pengaruh. Paling mempunyai pengaruh kalau pendidik itu meneladankan apa yang akan dididikkan kepada anak-anak jadi kalau dia mengatakan bahwa kejujuran itu penting itu pendidik harus memperlihatkan jujurnya kalau dia minta supaya itu anak tidak mempunyai kebiasaan itu juga mesti dia mempunyai cara supaya dia mempunyai, tidak mempunyai kebiasaan seperti itu Akhirnya keteladanan itulah yang merupakan paling esensialnya pendidikan. Sekarang umat Islam sekarang tidak ada karena tidak adanya manusia-manusia yang sanggup memainkan rolnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi, tidak ada teladan seorang muslim yang betul-betul dekat dan bisa kita lihat sehari-hari, maka kita tidak mempunyai teladan. Teladan kita masih di dalam buku-buku dan kitab-kitab hadis Kanan Nabi Yusuf AS begini, kanan Nabi Yusuf AS begini Akhirnya kita cuma baca kitab hadis Tetapi belum bisa ngelakoni itu Dan belum ada orang yang bersumpah akan ngelakoni itu Sehingga dialah yang dilihat orang Kitab hadis yang berjalan hidup Atau Quran ini berjalan hidup Quran ini bisa berjalan yang berjalan siapa? Penggembol Qur'an ini Pengemban Qur'an inilah yang berjalan Mempraktekkan Qur'an Baru dikatakan inilah Qur'an Hidup Kata-katanya sesuai dengan Qur'an Akhlaknya sesuai dengan Qur'an Mengapa waktu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya Dia bilang Jawaban beliau Kana hulukuhul Qur'an Akhlaknya Nabi Muhammad S.A.W adalah Al-Quran itulah Jadi Al-Quran itulah Kamu bisa lihat Teori-teori tadi Di dalam manusia ini yang berjalan hidup di hadapanmu Ahlaknya Sepak terjangnya Kelakuannya Menghadapi lawan dan kawan Itu Al-Quran Yang menjadi teladan Dan yang menjadi pedoman Dan pegangan Buat Rasulullah Alaihi Wasallam. Sekarang tidak ada itu yang ada teladan-teladan hipis Yang ada teladan-teladan kaum yang tidak baik Jadi karena ini terus yang berkeliaran di hadapan pemuda dan pemudi Maka buyarlah masyarakat ini pergi ke teladan itu Juga karena di rumah tidak bisa kita kontrol anak Tidak kita bisa piara anak Maka itu anak-anak juga maut Semriwut di tengah jalan saudara percaya apa tidak? Dan saya minta maaf Kalau seorang gadis itu Diberi pekerjaan secukupnya di rumah tangga Membantu ibunya Cuci-cuci e, pakaian Ikut masak Ikut e, menyapu dan ngepel di rumah Ikut bersih-bersih di rumah Saya kira dia tidak ada waktu Sempat keluar-keluar tetapi karena dia nganggur, memang sengaja dianggurkan, maka dia beli make up. Dia beli macam-macam. Dia keluar sesudah dia dandan, berjam-jam dia keluar, cuma menarik perhatian orang. Terjadilah apa yang dikatakan akhlak rusak sekarang ini. Sebab kalau ada yang merayu begitu, jangan jangan khawatir yang datang untuk menggoda fa insyaallah yang akan datang menggoda salahnya bukan salah si pemuda yang muda tetapi salah gadis yang keluar karena sebetulnya dia tidak ada kerja di rumah itu sebabnya nganggur itu pantang waktu harus diisi dan sesudah itu inilah yang dikatakan pendidikan jadi pendidikan itu Keteladanan Di rumah juga tidak banyak orang melihat keteladanan. Mungkin ibunya juga keluar dan sering keluar. Meninggalkan posnya. Masa sang gadis akan tunggu di rumah? Suatu yang mustahil. Atau, atau hampir mustahil. Jadi mestinya ada keteladanan. Pendidikan dengan kebiasaan. Membiasakan anak itu berbuat baik. Misalnya kalau makan atau minum. Jangan tangan kiri. Itu mesti dibiasakan Dan mesti kita telaten membiasakan dia Kalau kita ajak dia pergi ke masjid Mesti kakinya yang kanan diangkat Untuk masuk ke tangganya masjid yang pertama Kalau nanti dia keluar Mesti kita atur kakinya yang kiri Untuk diturunkan pertama Ini harus dibiasakan Terus Kalau jemua harus dibiasakan Dia mandi sunnatul jum'ah kalau perlu tulis di muka kamar mandi Senawaitu sunnata ghuslil juma'ah Pada waktu hari Juma'ah Dibiasakan dibiasakan. Kalau makan bersama Harus dibiasakan membaca Bismillahirrahmanirrahim Kalau sudah mau tidur Harus membiasakan tangannya dicuci dengan sabun Tidak berbau kuah-kuah yang melekat di jari-jarinya Harus Sholat sunat dulu sebelumnya tidur Witir itu harus diselesaikan Itu harus dibiasakan dari kecil Dan dibiasakan pula Kalau ada tamu Bagaimana akhlaknya seorang muslim terhadap tamu Mempersilahkan tamu Kalau sedang ayah ibunya makan Dikatakan ayah dan ibu sedang makan tuan dipersilahkan untuk ikut serta Atau Tunggu sebentar Bagaimana dididikkan Dididik dia jujur Tidak berkata bohong Tidak saya tidak ayahnya makan anaknya disuruh mengatakan katakan bahawa ayah tidak ada. Jadi itu anak dididik malah supaya dia bohong dalam praktek. Soalnya belah menggalik. Maka anak itu akan menjadi seorang pembohong besar kalau dia besar. Sebab dididik dalam amalia. Kedua ketiga pendidikan dengan nasihat itu anak bisa dididik juga dengan dinasehati. Kekeliruan-kekeliruan anak itu Harus kita berikan Beritahukan Dengan cara merubahnya dan bagaimana Dia mesti menukar kekeliruan ini Dengan kebenaran Tetapi dengan syarat-syarat minimal Tidak di muka orang Dan tidak dengan suara keras Kadang-kadang anak tidak bisa Tahan diberi suara keras Di itu dia merasa Dimusuhi nah, Sebaliknya ada anak yang mesti Dikeras sedikit, nanti ada Alinya yang keenam. Jadi pendidikan dengan nasihat itu harus diberikan Kamu tadi berbuat begini Itu satu kebiasaan tidak baik Kamu tadi berbuat begini terhadap rumah tetangga Ini sebenarnya salah Nanti itu tetangga lama-lama marah pada kita Kita akan duduk di sini bersama tetangga ini tahun-tahunan Kalau nanti terjadi cekcok kan tidak baik dinasihati sampai itu kata-kata bisa masuk dan diterima oleh dia tapi ada orang tua yang pertama anaknya salah terus diambilkan rotan dipukul baru satu kali salah sudah dirotan dipukul habis-habisan ini keliru jadi lain kali dia akan berbuat sesuatu maju-mundur akhirnya dia minder kalau itu anak punya perasaan dan akunya tinggi maka itu anak bisa minder jadi dikasih tahu tadi kamu salah dan benarnya itu begini kalau bisa kita bawakan Rasulullah saw begini Allah memerintahkan begini lantas itu anak-anaknya menyadap terus sadapannya itu dari kalau Allah kalau Rasulullah saw ini anak akan jadi anak soleh InsyaAllah bisa jadi anak soleh yang betul-betul dapat dipastikan. Keempat, pendidikan dengan pengawasan diawasi jadi anak itu pergi kemana kita awasi, kita ketahui ketahuinya anak kemana, perginya ada orang tua, tidak mengawasi anak itu, tidak mengawasi lalu lintasnya anak pergi ke sekolah, sudah diandalkan dia ke sekolah, kembali nanti jam berapa katanya di situ anak saya dari sekolah ya sudah benar dari sekolah pengawasan tidak ada buku-buku itu anak tidak diawasi tidak dilihat apa yang dipelajari di sekolah, apa yang dipelajari di madrasah, apa isinya buku-buku itu, tambah apa kurang. Itu semuanya perlu ada pengawasan dari orang tua, dibuka. Mari kamu duduk sama ayah ini, sekarang ayah akan kepingin tahu apa buku-bukumu ini. Coba perlihatkan kepada ayah. Kalau ayahnya kebetulan bukan ahlinya, panggil teman-temannya yang ahli untuk ikut mengoreksi dan mengawasi buku anak-anak ini salah satu cara yang baik dan anak itu kalau merasa dirinya diawasi itu dia setidak-tidaknya merasa bahwa dia ini di, dihargai dia ini sebenarnya dieman dan dia akan lebih hati-hati kelima pendidikan dengan cerita banyak cerita itu mempengaruhi anak cerita yang baik-baik cerita bagaimana orang yang Uh, sejak awalnya dia berlaku uh, jujur Bagaimana orang-orang yang tidak dusta Bagaimana nabi-nabi Menghadapi kaumnya Itu semuanya mendidik dia Supaya dia ulet seperti nabi-nabi Sabar seperti nabi-nabi Jujur seperti nabi-nabi Jadi itu dididik begitulah Tidak mencuri Tidak berbuat yang tidak baik Dan seterusnya begitu itu ceritera Ceritera mempunyai pengaruh besar saudara-saudara. Nahnu nakuswa alaika ahsan al-qasas Quran itu boleh dibilang Sepertiga bagian itu ceritera Tapi semuanya ceritera yang bermanfaat Buat Nabi Muhammad SAW Dan buat umatnya sepanjang zaman Seperti ceritera Nabi Yusuf Dengan Zulaikha Bagaimana Nabi Yusuf seorang pemuda dirayu Tetapi dia lebih takut kepada Allah daripada seksaan atau aniaya seorang maharaja seperti suami daripada zarikho itu teladan ini cerita kalau anak yang bisa menangkap dia akan mengatakan ah saya ingin menjadi seperti Yusuf untunglah kita sekarang karena itu cerita tidak pernah diperdengarkan anak muda itu sekarang agresif tidak menunggu sampai diminta oleh perempuan malah dia menolak sebaliknya Perempuan dikejer itu anak boleh anak muda sekarang lebih berani, sebab sifat agresi adalah sifat pemuda. Kalau tidak terpimpin oleh rohani yang kuat dan oleh iman yang kokoh, itu di mana-mana itu pemuda harus begitu. Jadi sekarang kita ini mengikuti cara pemuda di Eropa, kita loskan pemuda bangsa Indonesia ini mengikuti jejak akhlak. Pemuda-pemuda di Amerika dan di Eropa. Sayangnya kita tidak bisa jadi seperti Amerika. Muka kita tetap begini dan keadaan bangsa kita tetap begini. Utang negara kita seperti begini. Pemudanya sekali bejat. Auzubillah. Ini bangsa calon bangkrut. Kalau ini diteruskan. Apanya yang kita bisa harapkan ini sekarang ini. Kalau kita tidak cepat-cepat membangun satu generasi. Yang bisa dianggalkan Bisa dijadikan suatu uh, Apa Suatu Ahli waris Yang mewarisi Republik Indonesia yang besar ini Kalau tidak itu Mau kemana kita ini Kita sudah mulai Seperti mana negara-negara yang lain sudah mulai Utang kita ditageh orang Dan macam-macam Serta pemuda kita kalau pejat Siapa yang akan memimpin ini negeri Siapa yang akan mengatur ini bangsa jadi kita mesti mempunyai satu cawangan pemuda generasi yang kuat. Setidak-tidaknya kita lah umat Islam yang mempunyai kewajiban ini. Sebab kita ahli waris yang paling banyak. Ahli waris kitanya paling banyak. Kalau kita benjat juga ya, fa'InshaAllah sudah uh, musnahlah yang dikatakan 17 Agustus 45 itu. Ia tidak akan bertemu lagi. Dan itu tidak mustahil. Islam yang duduk 800 di Spanyol Karena umatnya sudah tidak genah Maka ancur Islam itu di Spanyol Dan sekarang itu orang Arab akan ancur juga Sebab sudah tidak ada teladan-teladan yang baik Tidak ada sifat pahlawan dan kesatria Pahlawan dan kepahlawanan Ini termasuk suatu yang vital Untuk kita tanamkan di dalam dada kita punya pemuda Coba saudara punya anak satu saja pahlawan. Saudara sudah untung. Mempunyai sifat kepahlawanan. Satrio. Kalau bicara jujur. Dia lebih dulu merasa harus bertanggung jawab. Yang lain kalau perlu di belakang, saya di muka. Itu betul. Kalau itu pemuda sudah saudara didik. Dia minta kaya sendiri, minta senang sendiri. Orang lain masa buduo bukan satria ya itu calon doroiisme yang sudah bukan zamannya sekarang ini. Jadi hari-hari seperti sekarang ini betul-betul perlu menanam sifat-sifat kesatria, kepahlawanan, seperti para sahabat. Pernah saya ceritakan satu perempuan di waktu Bilal meneriakkan Rasulullah besok akan keluar perang bantulah wahai kalian wahai perempuan-perempuan bantulah dengan anak-anakmu untuk masuk ke dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu perempuan janda suaminya baru mati meninggalkan anak umur 7 tahun kurang sedikit dia menangis dari panggilan Bilal ini dia menangis karena dia ya Allah bagaimana saya tidak bisa menyambut panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku tidak bisa menyumbangkan apa-apa menangis sambil meratap akhirnya ini anak terbangun dari tidurnya anak yang sedang dikloni oleh ibunya ini nangis bangun kenapa ibu kok nangis tidak tidurlah wahai anakku engkau tidak perlu tahu apa maksud apa ibu sakarna apa ibu nangis ini akhirnya dipaksa-paksa dia kasih tahu bahwa ini tadi bila jam 1 malam tadi berdiri di muka pintu ibu sini rumah ibu menriaatkan Rasulullah besok akan mempunyai hajat akan memerah berperang dan wahai yang mempunyai anak laki-laki serahkan kepada Rasulullah untuk mendapat pahala yang besar di dunia sampai di akhirat dan aku mempunyai anak engkau kecil wah ibu itu masalah kalau itu saja yang menyebabkan ibu nangis besok kita pergi ke Rasulullah menghadap akhirnya ibunya itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Bilal mengatur saf-saf barisan umat Islam itu ibu dengan anaknya Berdiri di luar jauh Rasulullah melihat itu perempuan dengan anak kecil Dituntun Dia bilang pada Bilal ya bilal Tanyakan itu perempuan apa hajatnya <coughs> Jawab perempuan inilah Saya tidak punya apa-apa kecuali ini anak yatim Ayahnya meninggal Dan saya harap ini dapat diterima oleh Rasulullah SAW Sebagai salah satu daripada prajurit Islam yang kuat Rasulullah SAW Melihat ini kesetiaan Rasulullah SAW mengatakan Katakan pada ibunya Ini anak belum waktunya Untuk dimasukkan ke dalam medan perang Medan perang memerlukan orang yang kuat, tegap Besar Itu anak malah menyelentuk jawab kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah ibu saya itu biasanya Kalau mau cetek geni pagi-pagi Yang ditaruh di dalam Tumangnya itu Bukan kayu Balok yang besar-besar Tapi pang-pang yang kecil-kecil itu saya ini anggaplah pang yang kecil ya Rasulullah. Pagi ini saya dalam peperangan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendagar itu anak mengembalikan kepada Bilal, kembalikan pada ibunya. Insyaallah tahun-tahun depan. Itu ibu karena dia mendidik ini anak untuk menjadi satria dan pahlawan. Tidak minta apa-apa, tidak minta balasan ini. Dan yang sudah berkuasa menang berapa kali seperti Khalid bin Al Walid tidak minta satu kelebihan dari teman-temannya. Kau pahlawan. Sama-sama pahlawan. Khalid Ibn walid dicopot oleh Umar Ibn Al-Khattab. Dengan satu surat. Ya Khalid Ibn walid Masih di front. Dan dia tidak mundur. Dia menang. Namun karena Umar Ibn Al-Khattab khawatir. Umat ini, umat Islam akan memuja. Dan memutuskan Khalid maka Khalid tidak ada salah, tidak apa, dicabut kekuasaannya. Seterimanya surat ini, engkau serahkan pimpinan perang kepada Fulan. Khalid dengan sukarela mengembalikan itu pimpinan kepada Fulan. Marilah engkau maju, aku membantu. Dia lebih giat lagi perang. Tidak iri. tidak Tidak bilang saya pahlawan, saya mesti mencakup hasil yang paling besar. Tidak itu caranya. Ini sifat kesatriaan perlu saudara tanamkan kepada anak dewasa ini. Dan akhirnya, pendidikan dengan rotak. Adakalanya anak itu tidak bisa. Mesti sekali-sekali diberi rotak. Dan kalau mukul sekali, harus cukup menjadikan dia berasa dan takut. Tidak setengah-setengah. Tetapi juga tidak di tempat-tempat yang berbahaya. Mukul harus tidak kena wajah. Tidak boleh mukul di Muka itu tabu menurut ajaran Islam anak dipukul di muka siapa saja tidak boleh dipukul di muka di betis, di paha atau di kuping sedikit atau pakai rotan biasa sampai itu anak tahu salahnya. So kadang-kadang itu anak tidak tahu malingan dengan rotan dan harus dirotan. Ma'asyar muslimin bagian ke enam sifat-sifat fundamental orang pemelihara anak. Ikhlas Tadi kita bicarakan tentang anak Cara mendidik anak Sekarang yang mendidik itu bagaimana sifatnya Yang mendidik itu harus ikhlas Tidak maksudnya apa-apa Harus ikhlas Ada ayah yang mendidik anaknya Mengajar anaknya supaya nanti kalau besar Bisa membantu dia Ini sudah tidak ikhlas Minta balasan sebelum jadi Hasilnya ini seperti orang buruk minta upah Sebelum selesai bekerja Ini kebacut Itu anak Harus dididik oleh orang tua Sebab pendidikan adalah hak Anak itu Bukan saja dididik tetapi didoakan Bukan saja dididik dan didoakan Tetapi juga harus dibelanjai Secukupnya Secuatnya kita Tanpa mengharapkan apa-apa yang kedua, taqwa Allah Ayah atau pengasuh atau pendidik harus orang taqwa Orang yang memang takut kepada Allah Kalau tidak, maka itu anak tidak akan menyadap rasa taqwa Allah itu Kalau pengasuhnya dan pendidiknya orang taqwa Maka anaknya akan ikut Betapapun juga pendidik, hebatnya, wibawanya Kalau dia tidak bertakwa, itu anak tidak bisa menjadi soleh Bisa menjadi baik, tetapi tidak bisa menjadi soleh. Dan ini tidak bisa diharapkan langgengnya itu kebaikan. Ketiga, alim berpengertian. Orang yang mendidik itu harus ada ilmu pengetahuan. Syarat-syarat pendidikan harus mengisi otak. Tidak tidaknya dia bisa membantu menuntun ini anak untuk diisi otaknya kalau dia sendiri tidak terisi otaknya dia ummi, dia buta huruf berat dia untuk mendidik atau serahkan kepada orang yang memang betul berpengetahuan yang keempat, sabar lapang dada ada orang mendidik itu belum apa-apa sudah marah sudah putus asa wah ini anak, gak bisa saya ajar sudah, saya sudah kualahan ini anak, gak tahu anakku seperti setan gini bagaimana macam-macam hamur magi akhirnya ini anak mandi bosonya sang ayah sendiri menjadi setan betul dia yang diganjang oleh setan ini setan yang dijadikan oleh dia punya lidah jadi mestinya kalau ada apa-apa Allah ya di, Allah ya di mudah-mudahan Allah memberikan kau hidayat ya waladi wahai anakku mudah-mudahan Allah memberikan kamu petunjuk dan jangan sekali-kali kita menggunakan kata-kata yang membantu setan membulat anak ini jangan kita mengeluarkan kata-kata yang menggampangkan setan menyerimpung anak ini sebab dia sudah dapat marahnya orang tua orang tua harus mempunyai keahlian dalam menghadapi masa-masa kritis dengan anaknya ini ada kalanya anak itu menghadapi kita dengan cara sinis sekali misalnya apa, bapak ini tidak tahu apa-apa, ini sekarang bukan zamannya, bapak ini hidup di abad ke-12 dulu ini sekarang sudah abad ke-14 ini ejri jadi sudah ayah ini hidup seperti orang 300-400 tahun dulu, apa ini tahu apa saya ini sudah di SMA, abak jangan dibanyak ditegur-tegur. Saya ini malu, saya seperti orang yang masih baklul saja dia. Itu ayahnya harus ulet, harus tabah, harus sabar. Harus mengunyah ini kalimat di dalam telinganya dan diterimanya dengan hati dan dada yang lapang. Tidak terus marah. Semua itu kata-kata biasanya dikeluarkan emosional. Karena dia dalam keadaan marah. Tapi nanti dia menyesal. Sesalan itulah yang kita harapkan. Kalau sudah kita jawab. Neda, kamu yang bodoh. Aku makan garam sebelum kamu. Malah kata-kata yang kotor. Nuon sewu, saya tidak berani luar ini. Kamu ini adalah kencingku. Nuon sewu. Itu anak malah keranjingan akhirnya. Tidak boleh dibalas dengan kata-kata yang lincip-lincip seperti kata anaknya itu coba anaknya masih dalam emosi. Dia kira bahwa buku-buku yang banyak ini terima dari SMA ini sudah maut ke langit itu buku-buku semua sudah. Jadi ayahnya ini dianggapnya rendah. Ayah tidak boleh minder lalu menyerahkan segala-galanya kepada suara-suara seperti itu, juga tidak boleh ngamuk, ngotot akhirnya jadi clash. Masing-masing tegang ketegangan dalam ilmu pendidikan harus dihilangkan. Tidak boleh ada ketegangan. Sebab pendidikan itu mesti fleksibel. Luwes. Mengikuti irama itu. Kalau itu anak sedang menurun, jangan dipapas dari bawah. Jatuh ini anak. Ini anak sedang menurun, menurun kita at naikkan satu pukulan eh, dari bawah ke atas. Mati itu anak, atau dia maut ke atas. Tidak ketemu kita. Jadi kalau turun kita ikut tapi kita angkat dia kembali. Cara-cara seperti ini adalah cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara tidak gampang kalau saudara mendidik anak-anak kita ini sebetulnya mudah. Kalau saudara mendidik orang-orang Arab yang badui-badui seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mudah itu. Minta kurma saja Rasulullah punya serban disentek sampai lehernya merah. Umar bin Al-Khattab sudah mulai marah ya Rasulullah. Biarlah aku penggal leher si badui ini. Rasulullah SAW bilang, jangan ya Umar Tanyakan dia minta apa, ada keperluan apa Dia bilang, ya Rasulullah saya minta kurma nah, Kalau cuma minta kurma, silakan ambil itu kurma Dia ambil dia bilang, saya minta lagi ya Rasulullah Dia bilang, ya silakan Minta lagi ya Rasulullah Dia bilang, mari Sampai ditumpuk banyak Dia bilang, ya Rasulullah bantulah aku mengangkat ini Rasulullah SAW bilang, kalau sampai mengangkat setidak Angkatlah sekuat engkau Sekuat engkau punya tenaga angkat sisanya tinggalkan buat yang lain ini didikan bagaimana kalau Rasulullah SAW kiranya itu orang minta kurma menyentek sedikit lalu Rasulullah SAW memukul itu orang atau menyuruh sahabatnya pukullah manusia ini dipukul tetapi tidak ada pendidikan ada menangkalah tidak ada fleksibilitas masyarakat muslimin sabar, luas, lapang dada itu termasuk salah satu syarat. Malam ini kita juga